Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah ingin menguji seorang buta. Kemudian seorang malaikat mendatangi si buta dan berkata, "Apakah yang engkau cintai?" Si buta menjawab, Aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku agar bisa melihat orang-orang di sekitar. Lalu malaikat mengusapkan tangannya pada mata orang buta itu. Maka Allah pun mengembalikan penglihatannya. Kemudian sang malaikat bertanya, Harta apa yang paling engkau sukai? Si buta menjawab, Kambing maka sang malaikat memberinya seekor kambing yang sedang mengandung. Kemudian, hewan pemberian malaikat itu beranak pinak, hingga si buta memiliki padang gembala untuk kambing-kambingnya. Akhirnya, sang malaikat mendatangi si buta dengan menyamar menjadi seorang buta. Aku seorang Ibnu Sabil yang malang dan kehabisan bekal perjalanan. Aku bisa hidup sampai sekarang sulit, Kecuali atas pertolongan Allah Aku memohon kepadamu atas nama zat Yang telah mengembalikan penglihatanmu Dan harta berupa kambing Berilah aku bekal untuk meneruskan perjalananku Si buta menjawab Sungguh dahulu aku seorang yang buta Namun Allah mengembalikan penglihatanku Maka ambillah apa yang engkau inginkan dan tinggalkan apa yang engkau kehendaki. Sungguh aku tak akan keberatan. Engkau ambil demi kepentingan Allah yang maha perkasa dan Maha mulia. Sang malaikat pun menjawab, Milikilah hartamu itu.